Allahu Allahu Allahu Allahu Kalau kita wajib mentaati pemimpin yang sudah terpilih, lalu kalau belum terpilih dan kita sedang melakukan pemilihan umum atau pilkada, gubernur dan kriteria semua pemimpin, kita kurang, serak, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa, apakah, lalu apa saya harus memilih? Terus nanti kalau yang terpilih dia lagi dalam kurung Ahok, dia kan kafir, apa kita wajib mematuhi pemimpin tersebut dan bagaimana sikap atau bersikap seseorang yang kebetulan kerja di pemerintahan gubernur kita bagi dua pertanyaan ini ya yang pertama masalah kalau seandainya ada calon-calon calon-calon ini semuanya tidak layak menurut kita tidak layak maka bolehkah saya tidak memilih? boleh hak kita kan boleh memilih? boleh enggak saya bisa dong memilih, saya juga bisa tidak memilih hak saya itu. saya rasa itu hal yang sangat rasional sekali kok kita bisa mengatakan saya kalau pilih sembarangan lalu saya bertanggung jawab depan Allah hari kiamat itu jelas gitu ya ada keadaan teman-teman antum tidak bisa kalau tidak milih seperti kasus sekarang tentu saya pribadi dan saya berharap semua muslimin sudah paham masalah itu kita tidak berharap ahok ini jadi gubernur lagi, mustahil dan semoga Allah turunkan dia Dan hukum dengan, dengan perilakunya mustahil itu sudah tidak mungkin. ya Sedangkan dia tidak menghina saja agama Islam, nggak mungkin dipilih itu. Kebutuhan aja dulu karena dia ber, berpadar sama seorang Muslim. Kalau dia dulu sendirian belum tentu dia menang itu. kan Sekarang secara kebetulan karena peraturan pemerintah kita yang satu jadi presiden, yang satu jadi gantinya kan gitu. Kalau dia sendirian belum tentu gitu. Saya sangat yakin sebenarnya kalaupun dia mencalonkan diri lagi belum tentu dia menang kok kecuali ada permainan-permainan yang tidak benar, tidak fair, Allahu a'lam. Tapi dia sudah menghina Islam, maka mustahil kalau ada masih ada orang Islam yang dukung ini munafik. Munafik jelas. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 138 139. Allah mengatakan dan beritakan berita kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan kena siksa yang pedih orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apakah mereka mengira ada kemuliaan di tengah orang-orang kafir itu? Ketahuilah, kemuliaan dan kemenangan di sisi Allah saja. Jadi jelas, Allah menyebutkan dalam An-Nisa' 138 orang-orang yang membela pemimpin non-muslim di wilayah muslim adalah munafiq. Jelas, sampai dia bertaubat. An-Nisa' mengatakan itu. Makanya saya ingatkan, An-Nisa' 138 kembali ke ayat itu. Si orang tanya ada yang bela pemimpin ini tunjukkan ayat itu Tetap dia tidak mau ya anda munafik Allah yang berfirman mau marah terserah silahkan marah ya. nggak ada yang takut dengan dia marah gitu jelas-jelas salah kok gitu kan di situ justru dibutuhkan kejantanan seorang mukmin salah ya salah mau bagaimanapun tidak ada masalah mati itu di tangan Allah subhanahu wa taala gitu kan kecuali kalau memang masalah masih ada toleransinya mungkin Nah kalau misalnya pemimpin itu dua-duanya muslim, kemudian memang kita tidak serak, ya sudah hak kita. Tapi kalau nanti orang ini pun misal, insya Allah tidak, dia mencalonkan diri lagi, maka tidak ada pilihan, Antum harus milih si muslim, cari yang muslim. Tidak boleh Antum biarkan tidak memilih. Ini saya sudah bilang pada pertemuan eh, beberapa orang, kalau ada yang sempat tanya, sudah ditanyakan oleh beberapa masyaih ya, di antara guru yang saya sangat hormatis ya, Sulaiman Ruhaili, beliau salah satu... Eh, tenaga pengajar di Masjid Nabawi sekarang dan beliau Masya Allah kapal bila sangat bagus waktu kami tanyakan masalah ini beliau mengatakan jelas sekali kok bahasanya kalau keadaan seperti Jakarta sekarang kalaupun orang ini betul-betul tercalonkan waktu itu belum ada pembicaraan dia menghina Islam ya waktu kami tanyakan ini belum ada penghinaan Al-Majda lima satu belum terjadi beliau tetap mengatakan kalau betul terjadi ada pemimpin non Muslim tercalonkan pemimpin Muslim tercalonkan maka dipilih pemimpin Muslim walaupun ada kekurangannya nggak bisa tidak jadi jelas sekali di sini sekarang pertanyaan selanjutnya yang kedua dari masih sama bagaimana kalau terlanjur ada pemimpin non Muslim saya sudah pernah jelaskan ini kasus pada saat Ahok dipilih jadi pemimpin jadi gubernur gitu kan selama dia belum menghina Islam belum menghina Islam saya yakin kita tahu semua ada diantara ulama-ulama kita atau da'i-da'i kita yang mengatakan berontak lawan Ahok sebelum dia hina ya enggak pernah kan enggak ada sama sekali enggak ada ustad-ustad bicara enggak ada da'i yang nyalain sesuai dengan hukum Allah kita patuhi yang tidak hukum Allah tidak selalu kita, kita tinggalkan sekarang Kenapa kita ribut masalah ini karena memang dia menghina Islam sudah lain ceritanya jadi Kalau ada pemimpin non muslim baik itu dengan cara penjajahan seperti waktu Belanda datang merampas Indonesia gitu kan kita nggak punya kekuatan untuk melepaskan diri suku tatar waktu datang menghancurkan khilafah Abbasiyah di Irak membunuh banyak muslimin banyak ulama buku-buku semua dibuang di lautan ya sampai lautan itu berubah menjadi warna tinta semuanya gitu kan Dan kemudian banyaknya bangkai kaum muslimin yang dibunuh sampai puluhan ribu Pada saat itu, dan mereka berkuasa. Maka tidak ada kekuatan kaum muslimin pada saat itu. Dibiarkan mereka memimpin. Tapi kita berusaha, tentu kita berusaha maksimal untuk bisa ya, mendapatkan pemimpin yang muslim. Tapi kalau sudah terlanjur, atau kita berada di, baik itu dengan cara penjajahan, atau misalnya ke, kayak gini sekarang, kasus Ahok di Jakarta kena sistem, yang muslimnya jadi presiden, dianya langsung jadi, selama dia tidak buat masalah ya sudah, tunggu sampai jabatannya selesai. Karena tidak mungkin kita bangkang sama pemerintah induk, ya memang kita dilarang untuk keluar, kecuali memang kita dilarang sholat, ya. Karena kata Nabi saw, taatilah. Pemimpin kalian maupun seorang budak berkulit hitam dari Abyssia, dari Ethiopia, gitu. Walaupun pundakmu dipukul, ya, hartamu diambil, kalau selama dia pemimpin yang induk, ya, kalau kita bicara masalah presiden dan seterusnya ini atau raja, kita patuhi, gitu. Selama dia tidak melarang kita sholat. Kalo sudá marah, sholat udá lain ceritanya. Allahu a'lam.